Mitra bisnis, keputusan Mahkamah Agung yang hanya mengakui perhimpunan advokat Indonesia atau peradi, sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui di Indonesia membuat konflik di tubuh advokat Indonesia memasuki b a b a k baru. Apalagi dalam suratnya itu, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa pengacara yang tergabung dalam organisasi advokat lain selain peradi tidak boleh beracara dalam persidangan. Tapi Kongres Advokat Indonesia atau KAI menganggap Mahkamah Agung tidak berwenang menentukan k e a b s a h a n suatu organisasi. Nah, untuk membahas hal ini, dujung telepon saya sudah tersambung dengan... Anggota DPR yang juga pengacara, r u h u d Sitompul. Bang r u h u d kenapa para advokat pengacara ini sepertinya sulit disatukan dalam suatu wadah? Kenapa advokat susah ada di dalam suatu wadah? Itu karena memang dasar pendidikannya mahasiswa hukum. Dari tingkat persiapan, dari awal dosen sudah menyatakan bahwa tidak ada definisi hukum yang baku. Lain ahli, lain definisi hukumnya. Karena itu dosen selalu dari awal persiapan sudah menyatakan ada sepuluh sarjana hukum, ada sebelas, dua belas atau tiga belas pemikiran. Akibatnya apa? Tiap ada kores, munas, biasanya inilah k e l e m a h a n Tidak ada yang siap kalah, maunya siap menang. Padahal sudah ada undang-undang advokat, mestinya pasu dengan undang-undang itu. Jadi selama mereka tidak siap kalah, ya beginilah wadah-wadahnya advokat itu menjamur ada di mana-mana. Sebenarnya kalau mereka siap kalah dan patuh kepada hukum, taat kepada hukum, kan sudah ada undang-undangnya. Ya kenapa tidak satu saja? Bang, kenapa organisasi advokat harus tunggal dan nggak bisa lebih dari satu? Kalau saya, baiknya memang harus ada bar kayak di Amerika ya. Satu ada mekanisme sentral. Tapi t u s a y a bilang, nggak tahu sekolah hukum di kita dari tingkat persiapan semua dosen-dosen udah mengajarkan begitu. Jadi memang susah untuk menggabungkannya. Memang kalau penonton, orang yang melihat seperti Pak Mahfud atau Mas sebagai wartawan atau siapapun, Kan penonton, jadi seperti kalau kita nonton sepak bola, penonton kan lebih pinter daripada pemain. Sedangkan pemain-pemain ini, a、oh, d u ma, ada penyerang tengah, gelandang kanan, gelandang kiri, backkeeper. Nah, inilah kelakuan mereka bos. Walaupun saya akhirnya ya sedih, karena itu akhirnya saya terjun ke politik. Dulu Pak Mahfud MD pernah mengusulkan pola federasi untuk mengatasi konflik dan organisasi advokat ini. Uh, itu juga mungkin salah satu jalan keluar Oke-oke、okay, okay, aja Tapi paling tidak Seperti apa yang selalu dikatakan Bapak Presiden Apapun lembaga itu mau Lembaga ORMAS Lembaga profesional dan lain sebagainya Sebenarnya beda-beda tipis dengan lembaga-lembaga politik Itu namanya kan semua organisasi Cuma ada ORMAS Organisasi masyarakat Ada ORPOL Organisasi politik Ada、uh, ORBIT Organisasi kebidangan Profesional Intinya seperti apa yang dikatakan oleh Pak SBY Kuncinya satu Marilah kita belajar berdemokrasi, kita bukan hanya siap menang, tapi juga siap kalah. Kalau kita tidak berangkat dari diri kita, disiplin berorganisasi, apalagi ini orang hukum, pantang ada c e l a h hukum, langsung bikin organisasi t a n d i n g a n Ini yang saya kesalkan. Demikian Ruhut Sitompul dan saya Rizal Andika.